Bukan yang pertama, diputar di ya, <laughs> <laughs> pokoknya okay, kamu klasikan malam hari ini, oh, spesial. Betul -betul. Diterutin nya bukan yang pertama, spesial kembali, monggo adalah... Oh. Mamy Sebagai teman biasa tapi ku bagi orang yang ku cintai. Kita goyang damai semuanya dong sayang tegal halo. Bye. jarang-jarang ya Arlida nyanyi lagu klasik ini ya guys